afala ta'qilun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd ba di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam Hadith-hadith Rasul Sallallahu SAW Adalah Intisyaarul Qalam Pena itu Akan tersebar Kalau dulu Orang nak tulis Itu susah Bahkan dahulu Kita lihat anak-anak muda Mereka kalau tulis itu Di tembok-tembok Mereka mencurahkan isi hatinya Di tembok-tembok ingatlah dengan tersebarnya tulisan ini semua dapat menulis dengan handphone-nya dengan tablet-nya dia menulis sekendak sekehendak hatinya. tapi tatkala kita hendak menulis ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita Di rapot kita Di buku kita Di padang mahsyar nanti Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat Yang engkau Akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu Tatkala engkau ingin berkomentar Mau kasih komen itu Di jejaring sosial Di mana-mana Sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia Dan dicatat oleh malaikat Allah Bertanyalah Kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak Urungkan niatmu menulis Dan setelah kita masuk ke Facebook, ke Twitter Kita mendapatkan tulisan-tulisan yang baik Jadilah engkau Orang yang memindahkan kebaikan itu kepada orang lain Jangan biarkan kebaikan itu berhenti Di Facebookmu, jangan Tapi berusaha untuk mengirimkannya ke teman-temanmu ya. Karena itu termasuk dakwah kita Kemudian yang selanjutnya Jangan mudah-mudah menebarkan broadcast Kadangkala -kadang kita dapat kiriman berita, informasi dari teman Kita tidak tahu kebenarannya Banyak orang yang langsung Sebarkan kepada orang-orang lain Jangan Kenapa? Karena bisa jadi kita termasuk yang menyebarkan kebohongan Kemudian Yang keempat Berhadapan dengan jejaring sosial media sosial ini Manfaatkanlah Untuk menebarkan ilmu Tunjukkan akhlakmu sebagai seorang muslim Tunjukkan dirimu Identitasmu Sebagai seorang muslim yang seorang Muslim itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu sallam wahai qinnas bikhulukin hasan dan berakhlaklah beretikalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tatkala ada orang yang mencelamu di Facebook, menjelek jelekkan dirimu, bersabarlah. Kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah سبحانه و تعالى. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.